Mitra Bisnis Presiden Jokowi meminta penegak hukum bersikap arif dengan tidak menghukum orang yang tidak perlu dihukum, apalagi kalau konteksnya adalah kebijakan yang diambil dalam menjalankan tugasnya. Presiden Jokowi juga meminta hal-hal yang bersifat riset dan pengembangan inovasi program pemerintah tidak serta merta dipidanakan jika ada masalah dalam pelaksanaannya. Hal ini bisa membuat semua pejabat takut mengambil keputusan, seperti halnya kasus yang menimpa Dahlan Iskan. Untuk membicarakan hal tersebut, saya sudah bersama Wakil Ketua Umum Umum Kadin, Bambang Sujagat. Pak Bambang, bagaimana pendapatnya soal ini? Kalau dia itu sebagai pejabat, ya ya dia harus paling tahu dulu aturannya, gitu. Saya kurang setuju kalau pemikiran seperti itu dianggap inovasi. Inovasi itu lain. Memang harus jelas, ya karena pemakaian dana APBN itu kan dana publik, dana dari pajak yang dikumpuli dan kadang-kadang justru dari utang negara kan gitu loh, Pak. Ini juga pemakaiannya harus jelas. Saya bukan membela dan saya bukan menyalahkan. Tetapi kebijakannya Pak Dahlan itu, sebetulnya kalau memang inovasi yang bagus, ya pasti dalam berinovasi juga melihat dananya, kan gitu. Memang sulit gitu. Mereka ya harus bertanggung jawab. Makanya pemerintah sudah membuat jalan keluar nantinya yang untuk menjadi pejabat itu tidak hanya dari yang sudah ada, tetapi uh, nantinya orang luar pun bisa uh, ikut lelang daripada jabatan itu, gitu loh. Kenapa? Kalau mereka sudah tidak mau di situ, takut ya yang nunggu banyak, gitu loh. Kalau sekarang kan Menteri tidak boleh ada kebijakan sendiri Hanya kebijakannya harus melaksanakan Apa yang menjadi visi dan misi presiden Pak Lain dengan dulu Kalau tata administrasinya itu tidak boleh ditawar Lantas bagaimana tantangan bagi orang dari luar Yang masuk ke organisasi pemerintahan Pak Bambang Di mana ritme birokrasi pastinya tidak sama Dengan ritme di luar birokrasi Apalagi swasta Itu harus ada waktunya penyesuaian Terus nanti pengaturan kebangkapan Kan begini, saya akan melihat Sekarang kan sudah dibuat Buka. Tidak dalam kementerian itu saja, kementerian lain bisa masuk, bisa ikut tes. Jadi dari situ sudah dibuka. Kalau dia memang punya kapabilitas, tidak ya ada masalah. Tapi kalau dia tidak punya ya kompetensinya lain, itu juga tidak akan dapat, karena pansel akan menilai. Ini katanya tahun depan sudah boleh swasta, bukan hanya dari antar departemen saja gitu. Sekarang antar departemen, gitu. di situ tidak gampang karena kan pansel juga akan menilai Pak. Terus panselnya itu bukan hanya dari orang luar, tetapi juga orang dalam yang akan lebih kompetensinya, lebih akan menilai orang itu capable atau tidak capable kan gitu. Dengan dibukanya dari luar sangat bagus, karena kalau hanya yang dari dalam, kebanyakan juga pendidikan-pendidikan mereka itu kan ya kebanyakan hanya di dalam negeri saja kan gitu. paling-paling ya tugas belajar, tapi kalau dibuka itu akan dapat orang yang berkompetensi tinggi di dalam bidangnya. Tapi bisa saja ada keengganan dari anak bangsa yang punya prestasi, kapabilitas, dan integritas baik untuk masuk ke sistem birokrasi yang sangat tidak fleksibel, Pak Bambang. Saya kira nantinya tidak begitu. Kita lihat aja sekarang misalnya sekarang ke bank lah ya. Sudah banyak juga merekod yang muda-muda, yang dari luar, yang punya potensi, yang juga punya pengalaman di bank-bank asing gitu. Tidak hanya melulu orang yang harus naik dari daerah kembang. ...wilayah, baru bisa ke pusat, tidak. Itu peminatnya juga banyak. Perusahaan-perusahaan BUM itu juga sudah mulai. Lama-lama akan terisi kompetitif mesi itu akan, akan terjadi. Nah, ya memang uh, dilihat apakah yang luar lebih baik... ...atau yang di dalam nanti akan terselenggara gitu. Tapi memang itu harus merubah aturannya. Karena gini, misalnya dia ingin menjadi dirjen misalnya... Direktur-direktur itu kan tidak gampang, kalau kemampuannya ada bagaimana kepangkatannya memenuhi atau tidak, ini kalau aturan kepangkatannya itu tidak dirubah ya tidak bisa kan gitu, bagaimana kesiapan pemerintah untuk membongkar itu. Demikian Wakil Ketua Umum Kadin, Bambang Sujagat, saya Giri Sadewa.